Ina kula mendasat bidar, wakula bidat zallah, wakula zallah fil nar. Azza Allah wa ajalkum nar. Ikhwan fi din wa akhwat fi Alhamdulillah. Pada sore hari ini, Allah Subhanahu wa Taala masih mencarunyakan kepada kita seganap nikmatnya Di antara beribu atau berjuta manusia yang ada pada hari ini dan kita Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk mempelajari Al-Quran untuk mempelajari Sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiada harta ataupun suatu yang Allah berikan kepada kita, kecuali Allah Swa Naswa Taala sudah memberikan taufik kepada kita dan memudahkan kepada kita dalam mencapai yang namanya kebaikan itu pada musim gurih. Kita dapatkan di dalam diri kita mudah mengerjakan ibadah, Mengerjakan percahangan, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ya, itu kita rasakan mudah, ya. Dan ini sesuai dengan kadar kemurnian tauhid di dalam dirinya. Karena apa? jika Allah seorang tersebut makin besar dan makin murni keikhlasannya kepada Allah Maka makin banyaknya Allah akan memberikan kebaikan dan kemudahan kepada dirinya Dan ini janji Allah subhanahu wa ta'ala ya bahwasannya seorang itu bisa menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat tidak ada jalan lain kecuali dengan tauhid ya seorang jika tauhidnya baik hatinya bersih dari kekotoran segala penyakit hati bahwa keamanan dan rasa takut yang selama ini selalu menghantui dia itu akan hilang itu akan hilang tidak percaya Allah subhanahu wa taala berfirman di dalam surat al-an'am kata Allah subhanahu wa taala Al-lazina Walam Yalbisu Imanahum Bizzulmin Kulahi Kalahumul abnu Wahum muhtan Ayat yang masyaAllah. ini Kata Allah SWT Di dalam surah Al-An'am Al-lazina Sesungguhnya orang-orang yang beriman Ya, kita mengaku orang yang beriman ni sekarang. Walam yang bisu imanahum tidak ada pada diri mereka keinginan untuk cuba-cuba mencampur adukkan antara keimanan kepada Allah dan antara kasuaniman. Segala kita menjadi seorang mukmin yang seperti ini, enggak ada di dalam kita diri kita kezuliman, keinginan-keinginan condong hati kepada selain Allah. Apa balasannya Allah berikan kepada kita? Ya. Ulai kalahul am. Sesungguhnya mereka akan mendapatkan keamanan. Ya. Dan sesungguhnya inilah yang dicari kita semua orang di dunia ini mencari rasa aman. Silakan tanya orang-orang yang ada di jalan sekarang ini. Dulu ya, duduk berkiriran di pinggir jalan ngamen semua itu minta, minta. Ya. Apa yang mereka inginkan sesungguhnya di dunia ini? Tidak lain mereka menginginkan rasa aman, ketenangan, kebahagiaan sesungguhnya di dalam Karena ada satu lubang di dalam hati ini ya, Selalu kosong Yang selalu dia akan mencari apa yang akan bisa menutupi lubang ini Kenapa? Karena hati yang bersih, ini. hati kita kecil kan? ya. Kalau semakin banyak kita melakukan kedosa Atau kita melakukan kezaliman ya, Keputihan, kebersihan dan kemurnian hati tadi ini kotor Kotor dia Sehingga sudah, sudah kotor Sudah berkarat Sudah susah bersihkannya Bagaimana Allah akan memberikan rasa aman Rasa tentram di dalam hatinya Sehingga dia Selalu di dalam hidupnya Melalui hari demi hari Penuh dengan rasa was-was Takut terus Tidak berani Menggapai hari esok. Hal ya. karena ini Al-Imam Ibn Luqayyim Al Seorang ulama Pakar hati katanya Sangat mengerti tentang hati Seorang ya. Kata beliau Seorang pelaku dosa Seorang yang jatuh ke dalam kezaliman Kepada Allah Dia akan merasakan Wahsyah Apa itu wahsyah Keterasingan Dan merasa sendiri Eh, ya, padahal dia beramer-amer ini duduk bersama kawannya. Dia melepaskan tawa dan candanya, tapi nggak lepas plong. Ya, tetap di dalam hati kecilnya ini selalu merasa asing dan tersendiri. Sendiri aku merasainya. Eh, mungkin di tempat persembunyianya, di kampusnya, beramer-amer senang-senang dia kembali ke tempat tidur masing-masing pasti memikirkan apa sesungguhnya ini yang dicari ya ini pasti silakan coba ya belum lebih paling takut masalah hati karena apa kata nabi saw ada di dalam tubuh kita seumpal daging ini izah salah salah jazalku kalau segumpal daging ini baik dia Sehat dia Sering kita kasih pupuk Ibarat tanaman Jika kita selalu dikasih pupuk Makanan, demikian juga segumpal daging ini butuh makanan Butuh makanan Rohani Yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah Salah Semua dari ujung rambut sampai ujung kaki kita baik semua, makanya kita merasa mudah ini sekarang kesini mudah nih, sejauh apapun yang akan kita temui nanti mudah aja. Karena apa? Hati kita baik, Allah sudah beri rasa aman, ya ketenteraman, ya. Ula ikalahumul amnu wahhumu sudah Allah kasih aman di dunia dan di akhirat juga, eh ditambah lagi Allah beri hidayah kepadanya, luar biasa itu, jarang loh orang diberi hidayah oleh Allah swt. Dan hidayah Allah itu mahal sekali. Kalau orang mampu membelinya dengan harta mereka, mereka kan keluarkan semua itu. Eh, nabi aja, nabi kita aja. Jikalau mampu menebus pamannya Abu Talib dengan segenap jiwa dan raganya dan hartanya, aku dia akan tebus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa dikata? Eh, tidaknya Allah itu mahal. Allah nggak inginkan pada pamannya. Ya, eh, karena ini, seorang yang bertauhid kepada Allah, seorang yang tidak pernah mencampur adukan keimannya dengan kezaliman. Ingat, dua janji Allah yang akan kita pegang terus, ya baik kita sendiri setelah menikah, ya atau kita sudah berkeluarga, Allah akan berikan selalu kepada kita rasa aman dan Allah selalu akan beri kepada kita hidayah tam, Hidayah yang sempurna, tapi ya perperangan antara syaitan, ya dan Orang-orang beriman selalu ada Dan lanjut berlanjut sampai hari kiamat Sehingga orang banyak Masih terjerumus Masih dalam lingkup kezoliman ya, Pada kesempatan yang berbahagia ini ya, Kita akan membahas Apa sih manfaatnya tauhid. Karena Tauhid sekarang ya, Mulai seakan-akan ilmu ini Ditiadakan, dihilangkan Tapi orang-orang kafir Orang-orang non muslim, paham betul dia ya Kejayaan umat Suatu umat, kejayaan sesungguhnya mereka adalah letaknya pada Tauhid Itu paham betul orang itu tapi kebaliknya orang Islam nggak paham dia ingin meraih kebahagiaan dan kejayaan umat malah tauhid ditinggalkan. Pada kesempatan hari ini kita akan baca satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa manfaatnya tauhid? Ya, yang pertama. Barang siapa Yang merelasisakan Mengamalkan Tauhid di dalam dirinya Di dalam hatinya Sebetul-betulnya ini sekarang ceritanya ini. Bukan hanya ucapan belaka Atau anggapan belaka Dia bertauhid, saya bertauhid Tapi tak kalah jalan sendirian nih, Di malam hari eh, Timbul dah rasa apa ya namanya itu ketakutan yang begitu dahsyat di dalam hatinya. Kalau jalan sendiri enggak mau, maunya ditemani. Ya. Lihat bayang-bayangan sedikit aja di kampung sangka hantu. Padahal cuma baju tergantung. Ya. Ada ember jatuh. Ya. Sangkanya ada lewat dari tujul jidu Ya Karena apa? Karena kita Dari kecilnya ini Sampai kita tumbuh dewasa Ternyata kita sudah dijali Dikasih asupan makanan Terus menerus Dengan cerita-cerita mistis Dengan cerita cerita Khorofa tahayul. Dan ini merupakan senjata ampuh Bagi orang tua kita kalau anaknya bandel sedikit ini ya Udah Kalau lu bandel Nanti kau ditangkap buru-buru Jadi di dalam hati anak itu sudah terwatak Bahasanya dia sudah di, diberi ketakutan yang luar biasa kepada makhluk makhluk yang tidak nyata ini sesungguhnya Maka berubah lah anak ini menjadi Mempunyai keimanan yang kerdil Kepada Allah Subhanahu SWT dan kita aja juga terkadang gitu ya tak kalah Iban itu sedang ngedrop udah mulailah tuh. jalan jam 1 malam nih sendiri nih ya eh, jalan nih bukan naik kereta nih jalan sendiri di gang kita kadang suka-suka merasa ada-ada yang naik di belakang kalau gak ada apa-apa gak ke belakang ada yang ikutin gak ya ada dong ketegang bakso ya belakang ya Allah ya jadi kita ini orang yang dalam agama gaji pun seperti ini. Iya, apalagi perempuan dia hmm. ya, lemah. Wanita ini lemah. Kalau cerita-cerita sedikit aja yang berbau horor, mistis sudah bareng-bareng nyong -bareng, pergi ke kamar mandi. Ya. Takutan. Ketahuilah, ya, "Ufanifidin wa ahwaatu fillah." kalian memiliki tauhid yang murni, tauhid yang kokoh iman yang kuat, kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan berikan kepada kalian Masuk ke dalam surga Tanpa azab dan tanpa hisap Siapa yang mau ini? Ya. Masuk ke dalam surga Allah Enak Siapa yang tidak mau? Tanpa azab dan tanpa hisap ya. Kita semua akan diazab Sama Allah subhanahu wa ta'ala Jika kita punya dosa tentunya di akhir nanti akan masuk juga dalam surga Allah Subhanahu wa Tapi keutamaan yang luar biasa ini, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa tanpa azab tanpa hisab. Itu hanya dimiliki bagi orang-orang yang bertauhid. Ya. Tidak percaya. Kita akan bacakan hadisnya. Ya, cerita yang sangat menarik nih di antara para ulama kalau mereka berdiskusi kalau mereka bercerita ini, ya, berargumen, debat, ya, itu enggak asal Omdo aja, omong kosong. Ya, menurutku ini, menurutku ini enggak ada. Menurutku dia, ya, menurut hadis ini seperti ini. Ya, kalau aku enggak, kayaknya ada hadis seperti inilah. Ini kalau ceritanya orang-orang ulama nih. Kalau kita enggak, kalau kita mau debat-debat ya, enggak cocok ini gaya ya menurutku enggak cocok nih ya. Apa dasarnya? Ya enggak pas ajalah koknya. Ya kok bisa enggak pas ya? Alasannya apa? Ya enggak sesuai dengan pemikiran saya. Eh. Pemikiranmu enggak sesuai dengan saya. al bin Abdurrahman ini ceritanya nih sekarang mulai ini. Ada namanya seorang tabi'in Hussein bin Abdurrahman. Ingat Kalah. Kuntu indah Syeikh bin Jubair. Dahulu aku pernah duduk cerita-cerita ini, kongko kongko -kong ngobrol bersama Syeikh bin Jubair, ulama juga, ulama tabiin juga. Fakal. Maka Syeikh bin Jubair berkata kepadaku. Ayukum ro al kau Eh, siapa yang diantara kalian tadi malam melihat bintang jatuh? Ya. Siapa yang tadi malam melihat bintang jatuh ini? Ya. Jadi kalau kita melihat bintang jatuh, ya, mungkin keyakinan-keyakinan mungkin ada ini. Ya. Kalau kita minta bintang jatuh, jatuh segera berdoa, Allah akan tamplan. Dari mana ini? Tidak eh, ada. Ya, jadi kalau kita melihat bintang itu, ya. itu Allah sebahwalah sedang apa? Rujukan di syaitin, melempar-lempar syaitan, ya, yang sedang mencuri berita langit. Allah lempar mereka dengan bintang. Jangan pula dengan keyakinan ada bintang jatuh. Ini waktunya terkabulkan doa aku ini. Ya Allah mintalah jodoh si fulan jadi jodohku ya Allah. Ya, jadikanlah si fulan uh, calon istriku Ya, dari mana ini? Ya, asal usulnya dari mana? Ya, kalau di, di tarik ulur cerita ceritanya ternyata enggak ada sanatnya. Ini keyakinan. Siapa tadi malam? Ya. Di antara kalian yang melihat bintang jatuh, fakultu ana kata siapa nih? Si Husain bin Abdurrahman mengatakan kepada Sa'id bin Jubair, aku, sumakultu ama ini lah Baitun Fisalah. Akan tetapi, ya, aku pada malam itu tidak dalam keadaan salat. Rasulullah diajarkan kita nih oleh ulama-ulama ini dengan ceritanya banyak kali ceritanya bu, berisi faedah ya agar kita menjadi seorang itu beramal dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Seupaya mungkin kita tidak menampakkan amalan kita kepada orang. Kalau perlu jangan tahu dia amalan kita. Contohnya ini. Dia mengatakan aku tadi malam lihat bintang jatuh, tapi aku enggak sholat, Kan gitu. Eh kalau kita sekarang bagaimana ya? Nah, tampak muka kita nih lagi bergadang tadi malam nih. Eh Kenapa? Suntuk kali mata nih kayaknya. Mukanya kok suntuk loyo kali? Biasalah. Tadi malam habis salat tahajud nih. Kan gitu kita biasanya kan. Ya. Tapi ini agar dia tidak beranggapan, Si Said bin Jubair enggak beranggapan kepada si Husain bin Abdurrahman nih, kalau kau tadi malam lihat bintang jatuh, berarti kau dalam keadaan sholat nih. Dia tepis langsung. Ya. Agar si Said bin Jubair enggak paham memahami bahwasanya dia dalam sholat ama ini lam akun fi shalah aku ya lihat bintang jatuh tadi malam tapi aku enggak dalam keadaan salat dong oh walakinni ludistu tapi pada malam tadi ya aku kena sengat hewan berbisa qala famasnadah lantas said bin juan bertanya lagi kepada si Hussein bin Abdul Rahman kau pernah sengat binatang mirbisa apa yang kau lakukan di malam hari itu eh kalau dulu mah cakep ya segala sanana sangat minim sekali enggak ada obatik dulu bukain 24 jam enggak ada nah, lampu pun enggak ada nah, mau cari di mana itu obat yang ada sejauh mata memandang gurun pasir aja ada ya nah, ya kalau eh, siapa yang pernah ke Arab nih ya? sudah ada yang pernah ke Arab nggak ya kalau yang pernah ke sana masalahnya ya? Enggak? sejauh mata memandang ya apa namanya pasir ya tandus ya kalau mungkin sekarang udah agak modern sekali ya dan itu berbeda antara satu daerah kota dengan kota yang lain ya kalau dahulu ya. mau menuju Rumahnya si Fulana aja ini, jauh sekali rasanya Kendaraan dua aja ya Jalan kaki Kalau enggak jalan kaki, kalau enggak apa? Mengendari ontar atau keledai Itu yang paling biasanya Kalau yang agak kaya sikit dia, agak berduit, naik kuda ya, Jadi ya udah Tanyalah si Saipin Juber nih kalau gitu apa yang kau lakukan malam-malam itu? Kau kan disengat nih binatang buas, eh binatang berbisa. Kultu irtaq Tadi malam aku coba mencoba diriku merukyah. Ya, jadi manfaat rukyah itu nggak sekedar hanya bisa menghilangkan jinah yang dalam tubuh kita. Eh, ya. jangan ada anggapan rukyah itu hanya bisa untuk menghilangkan jin atau makhluk halus yang masuk ke tubuh kita, Enggak. ya rukyah itu manfaat luar biasa banyak sekali, ya segala apa yang kita dapatkan rasa sakit di dalam tubuh kita, ya bisa kita lakukan dengan rukyah. Malam hari kita nih, ya disengat ular jengking, ya kaki kita, ya udah, Bismillah, ya ambil Al quran atau ambil doa doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana yang kena kaki baca kan Bismillah tujuh kali ya Allahumma inni awwasbika besjak minfuli ma'ajib dua wahasir atau dengan doa doa yang lain ya itu manfaat rukyah bukan hanya rukyah ini hanya untuk mengusir hantu aja dalam tubuh kita ya atau yang lain ini manfaat rukyah bisa sakit di badan bisa kita rukyah Terasa apa yang sakit dalam kita? Kayak ada sakit nih dalam bagian kanannya Doa Baca Al-Quran yeah. Doakan dengan doa dari Nabi yeah. Sembuh InsyaAllah Karena apa? Al-Quran Al-Quran Allah turunkan Sebagai syifa Sebagai obat Untuk penyakit hati Dan obat untuk penyakit badan Ini yeah. Al-Quran Ini al <coughs> Kemudian Kata beliau qala sama hamalaka ala dzalika apa sih landasanmu kok kau menguruki apa sebabnya apa dasar ilmumu Kenapa kau lakukan rukiah? Tak kalau terpeser <coughs> binatang yang berbisa. Kultu hadisun haddasanau syab. Ini mulai berdebat ya. Menyampaikan argumen satu sama lain. Ya, kalau kita mau berdebat nih sekarang tentang asal agama ilmu ya. Usahakanlah dengan dalil. Jangan hanya isinya isi kepala kita. Ya. Atau isinya ucapan syekh kita aja. Ya. Ya, tapi jikalau kita ingin berdebat yang baik ya di dalam Al-Qur'an pun kita diperintah untuk berdebat kepada ahli kitab tapi dengan yang baik. Ya, berargumen dengan Al-Qur'an dan ilmu. Sekarang ini kan mereka ini sedang berargumen. Si Said bin Jubair bertanya kepada Husain bin Abdurrahman "Apa si dasar landasanmu?" Ya, "Engkau pada malam hari merukiah dirimu, tak kalau pada semangat" Landasannya apa nih coba? Apa nih sekarang? Aku ingin tahu nih. Qala, dia mengatakan hadis aku dengar dari Syakbi. Qala wa mahaddatsakum apa yang diceritakan Syakbi kepada dirimu? Haddatsana Buraydah bin Husayb. Ya, Syakbi mengatakan si Buraydah, sahabat Buraydah bin Husayb bercerita dan menyampaikan satu riwayat ya, kepada dirinya mengatakan apa? La ru'yata illa min aimin au Tidak ada rukyah Kecuali bagi orang yang terkena penyakit ainf dan tak kalah orang yang terkena penyakit atau disengat binatang berbisa. Ini dalilnya. Ya, ini berarti landasan yang dibangun oleh Husain bin Abi Rahman. Rukia bisa juga kena penyakit ainf. Tahu penyakit ainf? Penyakit ainf ini adalah penyakit yang ditimbul dari penyebab mata. Dan ini sangat berbahaya sekali. Ya, seorang yang tak kalah kena penyakit lain, ya, dia memiliki sifat di dalam dirinya ini sifat yang dengki dan hasad sekali kepada saudaranya. Dan ini tanpa disadari oleh orang yang punya penyakit ini, ya. Tapi dia tidak merasakan dia punya penyakit ini, ya. Maka kalau kita punya penyakit seperti ini, minta perhitungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan penyakit AIN ini sangat berbahaya sekali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu, selalu mendoakan dan memberi perlindungan kepada cucu beliau yang beliau cintai Hasan dan Hussein. Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini doa berlindung dari yang namanya penyakit Ayn. Ini doanya. Ya, kita hafal doanya pendek. Doanya, apa doanya? Allahumma ini Aku uzuk bila kata Allah Tama, min kul Shaitan min ainni Lama. Saya ulangi. Allahumma, Inni aku uzuk bila kata Allah Tama, min kul Shaitan min kul ainni Lama. Ya Allah, ya. Aku berlindung kepadamu dengan kalimatmu yang sempurna. Ya, dengan berlindung padamu dengan kalimatmu yang sempurna dari syaitan yang pertama dan dari hama, apa itu hama? binatang yang berpisah wa min ainin dan dari mata yang keji. Ya, penyakit ain ini sangat berbahaya sekali. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada salah seorang sahabat yang memiliki penyakit ain. Eh, lewat di hadapan sahabat yang sahabat tadi itu lagi mandi dia. Lewatlah sahabat yang punya penyakit ain ini. Dia lihat sahabat tadi itu yang lagi mandi. Ma raitu ahsana jidda yauma izib. Pada hari ini tidak pernah aku lihat kulit yang lebih indah, pada hari ini tidak pernah aku melihat kulit yang lebih bagus dari si fulan. Baru dia mengucapkan kayak itu langsung yang mandi sahabat yang mandi jatuh ya ini bahaya sekali, sekali. dari banyak ya di negeri Arab dan tempat saya belajar ini bahaya sekali penyakit air sekedar dengan melihat aja dia apa yang ada pada diri kita ya masya Allah si Fulani cerdas sekali gila kita langsung ya masya Allah HPnya bagus sekali rusak HPnya ya jadi di sana itu belajar bahwa semua harus hati-hati. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita solusi. Siapapun di antara kita melihat kenikmatan temannya atau kenikmatan Allah yang berikan kepada saudaranya. Ya. Ya. Jangan lupa do akan. Agar jangan timbul penyakit-penyakit ain di dalam diri kita. Ya. Kita kadang suka iri dan dengki. Ya, lihat kawan, gonta-ganti HP. Kemarin HP-nya Samsung. Ya, besok ganti lagi Xiaomi. Ya, besok lagi ganti iPhone. Ya, timbul rasa iri. Ganti-ganti aja sekawan nih nya Bukan dia doakan. Ya, karena ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan. "Jikalau kalian melihat suatu nikmat, ya, yang Allah berikan kepada saudara kalian, katakanlah Allahumma barik." Allahumma barik. Ya. Atau Barakalaulak, Masya Allah Barakalaulak, Allahumma Barik. Nah, ini lupa kadang kita lihat. Ya, kita lihat orang baru naik kereta baru yang kita pulang tu tidak ganti-gantian ya, guys ya, si kawan-kawan ya. ya. Maka lisan ini dan mata dan hati dijaga agar tidak timbul dari penyakit-penyakit ain tadi. Anauka lalaruk yata min ain alhumma. Ini. Dalil beliau mengatakan bolehnya meruqyah jika lalu kena penyakit ain atau ya kena serangan binatang yang berbisa. Qala, qad ahsana man ta'ilamasami. Kata Said bin Jubair, "Oh, bagus sekali. Alangkah bagusnya orang yang berbicara dan orang yang mengakhiri ucapannya dengan dalil." Ya. Kita kalau berbicara sekedar berbicara nih ya kita ngomong ini kayaknya nggak boleh lah haram lah kayaknya ya karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam ayat ini seperti ini semua enak dengarnya ya kalau kita ngatakan ini kayaknya haram lah tapi menurut pendapat saya ya kayak ini kurang pas kalau Allah mengharamkan ya nggak sesuai dengan adat istiadat kami ya dan zaman ini kayaknya nggak pas kalau Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan oleh akal bermain. Tapi kalau dalil kita ungkapkan, kita berikan, pertama sekali tidak ada lagi bantahan. Hati ini pun menerima dengan lapang. Walakin hadatsani man abasa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi coba dengar ni kata beliau. Okelah. Sekarang kamu sudah dalil nih. Punya argumen, kamu lakukan perbuatanmu. Ya. Karena kamu mendengar hadis Nabi saw boleh meruqiah. Sekarang ada hadis Abdullah bin Abbas. Apa bunyinya? Oredat alaiy umam far aitul Nabiyya wa ma'urahat. Nabi saw pernah ditampakkan kepada beliau umat-umat terdahulu. Ya. Nabi saw ditampakkan kepada beliau umat-umat terdahulu. Ya. terdahulu. Dari awal Rasul Nabi Nuh saw Ya sampai beliau akhir ditampakkan di hadapan beliau umat-umat terdahulu. Faraitun nabiyya wa ma'ahurhat. Eh ternyata di antara nabi dan rasul-rasul yang Allah utus kepada umatnya pengikut mereka itu hanya enggak sampai 10 orang. Yang mengikuti nabi ada lagi cuma 2 orang. Yang mengikuti nabi ada lagi cuma 1. Ada juga Nabi yang hanya mengikuti Pengikutnya cuma satu orang aja. Awal Rasul siapa? Nuh alaih zalim Berapa lama beliau berdakwah Kepada umatnya Seribu Kurang lima puluh Sembilan ratus lima puluh Tahun lamanya Dakwahnya bukan ya sekali seminggu Atau sekali sebulan enggak dakwanya malam dan hara malam dia. Siang juga berdakwah, pagi juga berdakwah. Ya. Secara terang-terangan, sembunyi-sembunyi sudah dilakukan segala cara. <tuh> Tapi apa kata Allah Di dalam surat itu? Fa kullama da'awtuhum litaghyiralahum ja'anu asafihum fi azanihi. Setiap aku berdakwah kepada mereka untuk mengajak mereka agar berdoa ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka jadikan nih, telunjuk mereka menutupi telinga telinganya. Jadi pertanyaannya sekarang ini ya, ya, apakah standar kebenaran yang ada sekarang ini melihat banyaknya ya orang yang mengikuti, seorang dikatakan benar, seorang dikatakan al-haq di atas kebenaran, Jikalau orang-orang yang ada di belakang dia banyak naranya. Ya. Atau dikatakan orang dikatakan sesat jika lo minoritasnya, ya. Orang-orang yang mengikuti padahal sedikit aja. Apa ini salah benar? Kalau gitu bagaimana nih dengan nabi ini? ya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan ini. Tidak ada satu orang pun yang mengikuti Nabi. Apakah dakwah yang mereka sampaikan itu batil? Apakah dakwah yang telah disampaikan oleh para Arab itu salah? Ya. Apakah metode ya? Metode dalam berdakwah mereka kurang paten atau kurang bagus seperti orang-orang sekarang lebih bagus? Enggak. Bukan itu jawabannya. Ya. Karena apa? Yang namanya kebenaran itu tidak dilihat dari jumlah banyaknya. Ya. Tapi apa yang namanya kebenaran Selagi kalian mencocoki yang namanya itu benar, kalian di atas, walaupun sendiri, ya, walaupun kita sendiri, dimanapun kita berada, jangan tak mudah. Meskipun kita dikatakan sesat di tangan semuanya tetap. Ya, one nabi ya, one ismau, one. Izruf ya sawadun azim fakulku. Fazanantu an-nahum umat, fakilalihaza Musa wakabuhu, fanazaru. Jika sasurun azim, fakilalihaza umatuk. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ditampakkan oleh beliau suatu kaum yang banyak sekali. Beliau merasa inilah umatku sesungguhnya. Eh ternyata bukan. Ternyata itu umatnya Nabi Musa Alaihissalam. Fakilalih. Ya. Kemudian ditampakkan lagi kepadaku. Umat-umat yang lainnya lebih banyak dari yang pertama. Maka tata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, haji ummati inilah umatku. Faidah selanjutnya, Mbak di dalam hadis ini menunjukkan umat yang terbesar setelah Nabi kita, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah umat Nabi Musa Alaihissalam. Yang paling banyak pengikutnya setelah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Musa Alaihissalam. Ya. Berapa banyak cerita di dalam Al-Qur'an dari Al-Baqarah sampai An-Nas menceritakan tentang Nabi Musa saja Ya, bagaimana perjuangannya, bagaimana dia berdakwah, bagaimana dia diasuh, ya. Berarti ceritanya luar biasa ini. Umat yang pertaling banyak setelah umat Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Musa alaihi salam. Wa ma'a hum sab'una alfan yadakunun <tuh> al-jannata bi ghairi wal 'adzab. Dan di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 70.000 orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab atau azab. Ya, ini dah intinya. Inti dari hadis ini ya, bahwasannya dengan tauhid ya, dengan kesempurnaan tauhid seorang di dalam dirinya, Allah akan jadikan dia termasuk dari 70.000 orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa azab tanpa pahisab. Apa kriteria dan sifat 70.000 orang tadi ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, humul lazina la yasrkun. 70.000 orang ini sifat yang pertama adalah orang-orang yang tidak pernah meminta ruqyah. Ya. Seakan-akan bertolak belakang dengan hadis yang telah disebutkan tadi kan. Tidak ada ruqyah kecuali karena penyakit ain atau Hewan yang berbisa. Sementara di dalam hadis ini, termasuk sifat orang yang tujuh ribu ini adalah orang yang tidak meminta ruqyah Apa jawabannya? Rukyah boleh, ya. Rukyah termasuk syariat dan rukyah termasuk tibun nabawi, obat yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi larangan di dalam hadis ini adalah tidak bolehnya kita meminta ruqyah Contoh, ya. Contoh kasus sekarang. Saya nih ya tahu nih dalam ya, diri saya kemasukan ada jin di sekarang. Ya, saya datanglah kepada Ustaz fulan, ya. Ustaz tolonglah rukiah saya. Ya. Maka nih, orang-orang yang datang dan meminta dia dirukiahkan ya tidak termasuk dari orang-orang yang 70 ribu orang yang Allah masukkan dalam surga. Jadi gimana solusinya? Solusinya kembali kepada saudara kita. Bagi saudara kita ini cobalah punya kepakaan yang luar biasa kepada saudaranya. Jadi jangan orang itu jangan cuekin. Ya. Jadi jangan orang itu jangan enggak mau tahu kepada urusan saudaranya, sesama yang lain. Dia tahu saudaranya sudah kesusahan. Dia tahu saudaranya kemasukan jin nih. Eh dia di anteng aja, diam-diam aja dia, ya supaya saudara tidak meminta rukiah, cobalah dia duluan, memberikan solusi dan saran di mana, ayo kamu, saya rukiah mau nggak, ya ini menjadi orang yang terbaik sesungguhnya, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan, manistota amin kum anyan fa liyakif alyan barang siapa yang diantara kalian mampu untuk memberi manfaat kepada saudara berikan, ya manfaat itu nggak berupa harta ya, kaki. ya manfaat itu nggak hanya dinilai dari material aja, ya manfaat itu luar biasa jika kau mengerti, ya kesusahan yang ada pada saudaramu kau berikan keringanan pada dia itu manfaat juga, ya jangan pikirannya uang aja, ya status material aja, ya jangan tetapi kebaikan ya yang kamu berikan kepadaNya itu lebih lebih lagi dan lebih berbihas perhatianmu kepada dirinya itu yang sangat dia butuhkan sesungguhnya ya udah tahu kita dia susah kita diam aja biar aja lah biar mati dia segalaian tuh ya kan ngerepoti dia soalnya kalau dia pas dia datang kumatnya masuk anjing dia kita yang susah katanya nah ya, ini ya teman-teman yang tidak perhatian ya maka bagaimana kita menjadi seorang yang perhatian kepada temannya agar mereka tidak meminta rukyah kepada kita, ya kita yang duluan memberikan kepada mereka. Walayak <tuh> tahun dan ciri dua yang kedua adalah orang-orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala tujuh ribu nih, ya setiap seribunya ada tujuh ribu lagi. Bayangkan itu berapa tuh? Ma aku lihat Alvin Sabaun ini tujuh ribu, ya seribu setiap seribu membawa tujuh ribu. Itu dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mungkin banyak. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita seperti ini. Iya. Dan ciri yang kedua adalah orang yang tidak meminta kai. Apa itu kai? Hah? Metode tata cara berobat, ya. Yang menggunakan besi panas. Nabi s.a.w. ngatakan apa di dalam hadis Nabi? Syifa umatku selaseh. Obat tata cara berobat, ya. Di umatku ini ada tiga yang pertama adalah Surbatul Azal ya. Minum madu ya. Yang kedua adalah Syabta uh, ternih jam Hijama Bekam Yang ketiga adalah kai. Mengkai Ada penyakit kita nih, Tidak sembuh-sembuh, sudah berobat ke mana pun Keluar negeri tidak sembuh-sembuh ya. Solusi terakhir adalah kai Besi yang panas itu ya. Dicok ya. Dinyonet Dan ya ke badan kita. Di akhir hadis kata Nabi, wa anha ummati al-kahi. Aku larang umatku untuk berobat dengan kiai. Kenapa? Enggak akan sanggup kita. Sakit sekali rasanya. Ya. Dan orang-orang yang tidak pernah mengkahi ini, ya. Maka termasuk dia termasuk dari orang-orang yang Allah masukkan ke dalam kategori 70.000. Wala yatayyarun. Demikian juga yang ketiga nih, sifat yang ketiga. Ya. Mereka itu tidak pernah tatayur. Apa itu tayur? Tatauyur itu diambil kata tuyur, toy burung, ya. Apa kaitan dengan burung, ya? Dahulu di zaman jahiliyah, sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dudus, orang-orang jahiliyah sering menganggap sial, ya, menganggap sial hari buruh kalau kita mengatakan, ya hari sial dengan burung. Contohnya apa? Mereka kalau ingin berdagang nih, kofila besar dalam dagang mereka, kalau ingin berdagang ke negeri Syam atau negeri-negeri yang lain, ya, mereka akan terbangkan burung dulu. Kalau mereka lihat ke kanan, bagus nih, cocok nih untuk berdagang. Hari bagus, kita akan panen nih, ya, nggak ada kan bahaya di jalan. Kalau mereka lihat burungnya ke kiri, udah sial. Eh ternyata juga di dalam umat ini sampai pun di pada era baru ini kata era modern, semua teknologi canggih masih ada keyakinan-keyakinan zaman -keyakinan jali sekarang. Ya. Semua sesuatu yang dia lihat, dia dengar, ya, atau dengan tempat dia menganggap sial. Sering nih, ya. Contoh keyakinan-keyakinan masyarakat yang ada sekarang. Dia udah berniat nih di dalam hatinya nih. Malam Minggu ni mau ke rumah si Do'i nih. Ya. Baru dia keluar, ya, udah dia encol keretanya, dia lihat depannya ada orang tabrakan. Kepala pecah. Depan mata dia. Udah. Ya adillah, masukkanlah keretanya ke dalam. Enggak ya, jadi. Sial ni Enggak ya, bagus hari ini. Nanti aku kejadian pula, Roh. Nah, ini sudah merusak keyakinan atau contoh kasus yang lain, ya. baru enak-enak dia mau keluar nih dengar suara burung hantu, hari buruk nih, kedengaran suara burung hantu nih, ya, ini sering. atau menganggap sial dengan bilangan, tengok angka 13 sial, ya. kalau zaman jahiliyah dulu mereka suka menganggap sial dengan bulan bulan Safar, ya. Kalau dah bulan Safar dah, tidak ada boleh apa yang ngapain. -ngapain. Ya. Apa kaitan dengan bulan Safar? Rasulullah katakan, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, La adhuwala tiara wala Safar, tidak ada penyakit yang menular. Ya. Tidak ada yang namanya tatayur dan tidak ada yang namanya bulan Safar yang buruk. Ya. Maka tatayur menganggap sial dengan sesuatu yang dilihat, sesuatu yang didengar, ya. dan sesuatu yang Tempat aja dia nggak juga ya, ya kalau kita milih rumah baru nih udah lama ditinggali, ya sering kita mengaksesial, sih al nih hari ini, ya rumah baru tempati pasti ada penampakan penampakan makhluk halus nih, ya maka ini merusak keimanan kita sesungguhnya, ya seorang yang bertauhid benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka ini nggak ada di dalam dirinya. 70,000 sifatnya yang pertama kali adalah orang yang tidak meminta rukiah dan orang yang tidak mengkai dan orang yang tidak punya, ya menganggap buruk dengan sesuatu apapun. Waala robbihi miatawakalun dan kepada robb mereka mereka tawakal. Berarti apa? Fahidanya apa? Ketiga golongan ini, ya orang-orang yang meminta rukiah dan orang-orang yang mengkai dan orang-orang yang menganggap sial. Ini tidak ada di dalam hati mereka rasa tawakal yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Jikalau kita seorang beriman, Mu'min. kamilul iman sempurna imannya, rasa tawakal kita kepada Allah sempurna. Kalau kita memang sempurna tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa tentu kalau kita merasa sakit di dalam tubuh kita enggak usah kita minta kepada orang. Datang sendiri aja, baca aja dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa ini. Kesungguhan iman kita, ya. Tapi, kenapa ya keyakinan masyarakat sekarang ya, sukanya kalau melihat orang soleh, ya, menganggeg buruh itu sakti, ya, lebih ampuh bacaannya, ya. Kaya Ustad lebih ampuh lah, ya. Ini merupakan keyakinan keyakinan yang perlu dikikis nih, ya. Enggak perlu Ustad yang membacakan kalian, coba dimulai dari diri sendiri, baca sendiri aja, itulah sesungguhnya kekuatan iman kita. Wahai robbihimnya tawakalun, ya dan kepada mereka mereka bertawakal. Jadi kembali kepada judulnya, ya. Bahwasannya sempurnanya tauhid kita, murninya tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan besarnya tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan masukkan kita ke dalam surga tanpa azab dan tanpa hisab. Ya kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi ka syadu ala yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ada yang mau tanya? Oke, ada lalu ya Sudah <tuh> Termasuk melakukan Tata Yur ya. Seorang melakukan perbuatan Dosa Atau kebodohan dia Kesoliman dia Karena Dilagasi Kebodohan Dan tidak adanya ilmu pada waktu itu akan ampunkan dosa-dosanya yang telan. Di ya, dalam hadis yang lain kata Allah, kata Rasulullah saw, ya man ahsana barang siapa yang pernah berbuat baik sebelum Islam maka Allah swt akan menambahnya di dalam Islam. Wamanasa barang siapa yang pernah melakukan dosa ya maka Allah swt tidak akan mengazab dia. Ya, ini dia. Oleh karena ini ya segala hal yang kita lakukan di masa-masa yang belum tahu kita nah, maka tidak terhitung banyak di dalam hadis yang lain kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rufiyah al umati salah, salah pena tulisan akan diangkat dari 3 orang yang dari orang yang abah anisobi dari seorang yang anak kecil sampai balik waninaim Seorang yang tertidur sampai dia bangun, ya kemudian wanin, majnoon, hater, gastaqin, dari orang yang gila sampai dia kembali lagi akhirnya. Semua ini kenapa Rasul menyebutkan karena tidak ada padanya mereka diri mereka al ilmu. Wallahu ya. amin bismillah. Bagaimana jika diri ini telah merasa ada jin dalam tubuh kita? Bolehkah kita meminta diruqyah atau meruqyah diri sendiri? Ya. Uh, jawabannya ya. Yang lebih baik Kalau kita sudah merasa ada sesuatu dalam diri kita Tentunya cuma kita yang bisa merasakan ini Maka sepantasnya bagi kita untuk meruqyah diri kita sendiri uh, Meruqyah diri kita sendiri Jangan sampai kita meminta ruqyah Ya. kita rukyah diri kita sendiri dengan baca bacaan yang warit yang telah datang dari Nabi sawal-wasalam bagaimana kata, cara metode merukyah sesuai sunnah ya atau ya seorang temannya tahu ya, temannya ini sudah masukkan Jin ada di dalam dirinya maka cepat-cepatlah dia membantu saudaranya untuk merukyah. Saat saya mengalami gangguan gin, keturunan sudah lama gitu maksudnya, sudah dalam masa perawatan, satu kali dua minggu harus cek. Tetapi perokia juga anjurkan kesembuhan apa kemudian pada perokia mandiri. Bagaimana? Ustaz? Enggak paham saya pertanyaannya. Ini. Ada yang bisa memahami saya ini pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi Saya sekarang seorang mahasiswi semester 4. Tiba-tiba muncul pikiran saya untuk mencoba kuliah di bidang agama. Mohon saran dan pendapat ustaz tentang pikiran saya ini. Dan jika ada in institusi mana yang ustaz sarankan kalau bisa di daerah sekitar Medan atau di area. Insyaallah ya, niatnya luar biasa Tapi niat harus dibarengi dengan konsultasi keinginan saudari ini harus dilihat lagi apakah di sana ada timbul masalah dari pihak keluarga orang tua saudara mempermasalahkan seperti ini ya ada dampak buruknya enggak jika lo keluar dari kuliah Jikalau keluarga welcome, eh, setelah menerima apapun yang kita inginkan Mau putus kuliah pun tidak apa-apa, silakan coba ya. Maka Alhamdulillah, berarti kita dapat dukungan agar-agar kurang Kita patut syukur ini ya. Kalau masalah institusinya, tempat-tempatnya, Alhamdulillah di Medan tidak ada nih yang namanya Libya Di Jalan Serdang Hain Yamin Di situ Ada Khusus Ahab pun ada, ada Syekhah pun ada Bagi yang ingin mencoba berdaka pada waktunya ya. Tapi jikalau Keinginan kita dan semangat kita Tidak Sesuai dengan keinginan orang tua kita Tentunya ini harus Diperhatikan lagi agar tidak menimbulkan masalah yang berat bagi diri anda ya harusnya didiskusikan terlebih dahulu kepada keluarga jika keluarga memang cocok tidak ada masalah bagi mereka, tidak apa-apa tapi jika ada pertentangan, ya mohon sabar bersabar ya. sabar dulu ikuti kemauan orang tua selagi mereka tidak melarang kita untuk menghadiri majelis taklim itu sudah syukur Alhamdulillah sekali Ya. Maka inilah solusinya. Jika mereka mengizinkan kita untuk menuntut ilmu agama, alhamdulillah kita berdoa kepada Allah agar Allah menjaga orang tua kita dan selalu memberikan rahmat kepada dia. Ya. Masuk ke live Ada ya, Allah Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adakah tanda-tanda kita terkena penyakit Ain? Ya, Tanda-tandanya ya, Kita bisa lihat Pengaruhnya kepada orang lain Contoh Kalau kita sudah punya rasa Sifat iri, iri dan hasrat yang kuat Di dalam diri kita ini Segala kenikmatan yang Allah berikan kepada saudara kita Tidak ingin Itu Allah berikan kepada dirinya Ya, ini sudah mulai. Ada benih-benih penyakit ain pada dirinya. Coba-coba kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ya, setiap kita melihat teman kita senang, enggak mau dia. Ya. Istighfar kita kepada Allah. SWT. Jangan sampai kita karena kita, karena pandangan kita, ya, eh, teman kita mendapatkan musibah dan bahaya. Ya. Kita enggak suka sama dia nih, kita lihatin terus dia nih. Eh, besoknya sakit dia. Maka eh curigailah diri kita sesini. Curigai gitu. Jangan-jangan ada nih penyakit ainnya. Wallahul musta'an. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang dimaksud mahram dalam safar laki-laki saja atau bisa juga wanita? Ya. Yang dimaksud mahram dalam safar laki-laki aja. Wanita enggak masuk, ibu enggak masuk, bibi enggak masuk, kakak perempuan enggak masuk. Ya, siapa lagi? Adik perempuan tidak masuk? Ya, yang masuk apa? Bapak, abang, adik laki-laki, paman. Ya, ini mahram. Ya, ada Adapun selainnya dari kalangan wanita. Tidak mahram. Ya, bukan dikatakan mahram. Allah SWT. Apa itu perannya? Ya terus, ya terus yang dipertanyakan ya. Ya terus. Iya, beliau menanyakan apa? Dalam pertanyaan itu apa yang ingin ditanyakan Kan itu sekarang solusi, solusi. Ah gitu, ya. Oke, diantara. Syarat-syarat meruqiyah itu yang pertama harus kita yakini Bahasanya ruqiyah ini bukanlah merupakan sebab utama dalam kesembuhan Ini salah ya, Ada ini, dasar dalam ruqiyah ini dulu ini harus kita tanamkan di dalam diri kita Salah Secara kaprah kalau kita ngatakan dengan bacaan-bacaan Al-Quran ini saya sembuh, enggak? Tapi harus kita yakini bahasanya Kesembuhan ini hanyalah Allah yang bisa. Jadi coba dekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu Wataala. Kenapa kalau kita nggak sembuh-sembuh? Ya, apa faktornya mungkin? Ya, dosa-dosa, apa kemaksiatan yang ada pada diri kita nggak pernah kita tinggalkan. Kemudian mungkin kita nggak pernah dekat kepada Allah Subhanahu Wataala. Kita terus meruqyah, ruqyah terus. Tapi kita nggak yakin. Apakah betul Allah Subhanahu Wataala bisa menyembuhkan saya ini? Ya kita hanya berstandar dengan bacaan-bacaan tadi ini aja. Maka jika lo kita memang mau ingin ya merukiya diri sendiri, ya ingat nih syarat-syarat rukia yang pertama sekali yang harus digaris besari adalah ya bahasannya kita meyakini kesembuhan itu hanyalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena bacaan-bacaan kita. Di antara syarat yang kedua rukia harus dengan Al-Quran, ya atau dengan doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dengan ucapan-ucapan yang baik. Iya. Kalau kita doa urus ke sendiri ya, diusahakan juga eh, ruangan tempat kita ya bersih dari makhluk bernyawa, gambar, foto-foto keluarga kita kalau ada di situ ya, dilarang. Iya. Dan diusahakan juga kalau kita merukia diri kita sendiri dalam keadaan taharah, suci. Ya Maka kalau kita sudah melakukan segala wasilah-wasilah ini, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam perlau akan memberikan kesembuhan kepada kita. Wallahu a'lam Ada yang lain? Ada banyak. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi